بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على سيد المسلمين وعلى الوصب أجمعين وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والوصاب المرض alwasab almarad Dari Abi Said dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda "Mayusibul muslima tidak menimpa seorang muslim min nasabin daripada payah daripada kepayahan wala dan daripada penyakit Wala hamin dan daripada sumpak, wala hazanin dan daripada sedih, wala ada dan daripada gangguan, wala hamin dan daripada kegelisahan, semuanya itu tidak menimpa kepada orang Muslim. Hatta syuka sampai duri, yushakua yang menusuk muslim tadi itu duri illa kecuali kafar Allah melebur Allah Subhanahu wa biha dengan itu penyakit kesal sumpek min khotoyahu daripada kesalahan-kesalahan itu orang muslim jadi orang muslim ini kalau mendapatkan musibah seharusnya dia mengucapkan alhamdulillah kenapa Karena dia tadi itu dengan musibah yang ia dapatkan walaupun dengan tusukan duri. Itu ngurangi dosanya. Permasalahannya dosa itu kalau gak dikurangi di dunia nanti di akhirat akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Menjadi siksa neraka. Karena itu lebih baik dituntaskan di dunia. Cara menuntaskan ada di dunia dikasih musibah-musibah kecil. Dikasih musibah-musibah, kecil. Daripada penyakitnya tambah parah, lebih baik ditusuk jarum, disuntikkan begitu. Daripada nantinya akan tambah parah. Daripada dosa nanti dibawa ke akhirat, lebih baik diambil di dunia. Caranya gimana Musibah datang, sumpek, nanti kesel, cari rezeki untuk anak keluarga, ya Allah harus mikul, harus mancal. Itu termasuk mengurangi dosa itu lah bagi orang yang enggak punya dosa nambahi pahala itu, itu nambahi pahala, nambahi derajat itu. Nah, karena itu ketika kamu mendapatkan musibah sebenarnya alhamdulillah, kena botol misalnya kesandung kakinya alhamdulillah kelurukan botol dasi alhamdulillah abis, mahu diapa kan? Kalau mau dia tadi itu ingat, oh iya ini untuk mengurangi dosa naf itu. Hmm? Karena itu eh, orang yang banyak kenyang di dunia dia bakal banyak lapar di akhirat. Orang yang banyak lapar di dunia dia itu akan kenyang ada di akhir di akhirat. Eh, orang yang banyak tertawa di dunia banyak susah nanti nangis di akhirat Orang yang banyak nangis karena takut Allah Kepada Allah ada di dunia Dia banyak tertawa nanti ada di akhir, di akhirat Orang yang banyak ngitung duit ada di dunia Bakal akan diperhitungkan duitnya ada di akhirat Orang yang gak punya apa-apa asal sabar di akhirat Berarti mulus nanti ada di akhirat Terus begitu Faham ya Karena itu musibah ini harus musibah ini harus di di uh, apa ya di dinilai positif kalau itu bagi orang muslim huh? jika orang muslim tadi itu tidak sabar menerima musibah dapat dua musibah berarti kenapa musibahnya tetap dan dia kehilangan pahala musibah akhirat nanti. Buat apa begitu? Misal, tangan kamu sakit. Tangan kamu disa sakit. Inti tidak terima, ya tetap sakit. Kamu kamu enggak terima, sembuh. Dia enggak. Ini enggak terima, ya tetap sakit. Terus gimana? Su Ana ridho dengan takdir Allah. Ya tetap berobat tapi dia ridho. Paham ya? Dia akan mendapatkan pahala daripada itu. Nah. Ada pertanyaan. perbedaan Hamun sama Hasani ada ada kemiripan. Mungkin saya jelaskan. Jadi eh, ada Kegelisahan ada kalau Hah? Eh? Iya, jadi Kegelisahan ada kesedihan eh? Untuk gimana ya Anak saya ini gimana bakalnya ya Saya harus mikirkan anak saya ini Supaya berhasil Sukses Alim Jadi orang manfaat Misalnya itu ham Paham ya Kalau ham Ya Allah harta nah kecurian tadi Sepeda motor montorana hilang tadi Paham ya Ya. Haja nel mali wal gham. Ah, ya sangat sama aja. Jadi eh, gimana sepeda motor hilang itu susah. Paham ya? Ada keluarganya ada yang mati, dia sumpek, dia kepikiran terus itu rom gitu. Ya. yang itu bisa diartikan gelisah ya karena mikir masa depan. Ya farijal am ya kashifal Wahai yang melapangkan kegelisahan dan yang membuka kesumpekan kesedihan. Hmm, anu ada lagi. Ini maksudnya apa? Barang siapa yang menghidup-hidupkan menghidup malam pertama hari rajab Terus dan kedua malam hari raya itu hatinya tidak mati Sebagaimana waktu itu banyak hati yang mati apa maksudnya Ya nanti di akhirat dia akan hidup Jadi nanti ada orang itu hatinya hidup ada yang katakan hatinya mati Nanti di akhirat orang mati hatinya, kenapa? Enggak, enggak mendapatkan jalan keluar. Dia mendapatkan pengadilan dari akamul hakimin. Dia memang banyak dozanya. Sudah tidak ada gak ada titik terang untuk dia selamat. sudah Tapi orang-orang yang demikian tadi itu, Man ahya ilaylatai il l'iden ahya Allah galba yawmatamu tufihil kulub. Orang menghidupkan malam-malam hari raya dengan ibadah, dengan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya akan hidup nanti di hari yang semua hati mati. Hmm, dia akan bahagia, senang. Dia akan mendapatkan rahmat Allah, tenang, enggak lulusa, enggak susah. Gitu. Ah. Uh, kalau orang sakit langsung nontal obat apa kafarnin masih tetap apa Sakit begitu datang sakit, ngelundas gitu, hmm. Menundas langsung ental obat, Pak. Hem. Kafaron itu apa maksudnya? Jadi bukan berarti membuat sakit ya atau mempertahankan penyakit itu berarti mendapatkan pahala, bukan begitu maksudnya. Enti ridho dengan sakit. Kalau kamu sakit itu ridho, alhamdulillah usian daripada Allah. Enti sambil berobat gak ada masalah. Enti lapar misalnya, enti kelaparan alhamdulillah, ada makanan, enti pertahankan laparnya supaya dapat pahala. ya enggak ada kalau sudah Betul. waktunya makan, makan. Orang puasa aja disunakan untuk ta'jilul futur kok. Hmm? Ini puasa. Wah anak, anak puasanya nanti bukanya anak taruh jam 9. Lebih afdol daripada karena mempertahankan laparnya. Tidak ada begitu. Kalau sudah waktunya berobat, ya berobat itu juga dapat pahala. Cuma kamu jangan menjadi orang tidak rizal dengan musibah. Itu yang tidak boleh. Maksudnya itu begitu. Bukan mempertahankan penyakitnya atau sakitnya. Bukan mempertahankan melaratnya, tidak. Ini... Usaha, inti usaha. Inti bekerja. Sambil inti payah tadi itu, inti dapat pahala. Begitu maksudnya. Bukan anak terpertahankan aja fakirnya anak. Supaya dapat pahala gede. Akhirnya nejem kamu. Akhirnya minta-minta kamu. Ya enggak begitu maksudnya di sini. Artinya ketika itu sudah takdirnya Allah kamu demikian. Ah, di situ kamu harus ridho. Sebenarnya semuanya itu musibah. Artinya ujian dari Allah SWT. Kamu melarat diuji sama Allah, kamu kaya juga diuji sama Allah. Iya enggak? Kamu sakit diuji sama Allah, kamu sehat itu juga diuji sama Allah. Semuanya perlu perlu kelulusan. Ujian orang yang melarat dia sabar, enggak sampai karena melarat dia nyolong. Enggak sampai karena melarat dia menipu. Ujian orang yang kaya dia juga sabar, enggak sampai tertipu dengan hartanya, dia memanfaatkan hartanya untuk amal soleh apa sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdir dia jadi kaya. Masih turut tok sugi. Lah sudah takdirnya kaya, kok mau apa dia? Enggak bisa dia menghindar, repot. Sudah takdirnya kok. Paham ya? Iya. Yang penting lulus ujiannya, jadi orang kaya gimana, gitu. Kamu sekarang sakit, juga ujian dari Allah. Ya sabar. Tapi kalau sehat juga ujian dari Allah. Loh sehatnya kamu kamu menggunakan apa? Mata nggak kelihatan sabar, mata ngelihat ya yes, ujian. Yang sabar jangan ngelihat film porno, jangan ngelihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nah, semuanya itu perlu ujian karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan balak tadi itu bukan hanya syarat, wana blukum bil khairi washari fitnah ya apa di dalam Al Quran itu kan balak tadi itu juga ada yang khair ada syar, ada syar ujian dari Allah.